Kali ini saya akan membahas tentang salat. Salat itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Nah, Istilahnya, makanya hubungan manusia dengan manusia disebut salatul rahmi. Hubungan manusia dengan Allah salat. Hubungan manusia dengan manusia salatul rahmi. Jadi jangan sampai kita tahu salat tapi gak tahu maknanya dan tujuannya. Jadi sholat itu artinya hubungan. Nah, seperti yang kita ketahui, hubungan manusia dengan manusia lewat ucapan, berbicara, mimik, ekspresi wajah, bahkan seperti sekarang, kalian nonton saya di Youtube, otomatis kalian menggunakan Android ataupun laptop dengan internet. Dengan apa harus ada dulu kuota internetnya. Nah, jelas kalian nggak mungkin kan menelepon atau menghubungi saya atau melihat saya pakai talenan. Gak bisa kan nonton YouTube di talenan? Gak bisa kan? Misalnya telepon saya pakai botol, ini jelas bukan perangkatnya. Kalau saya nelfon atau maksain diri untuk nelfon pakai botol, nanti orang lihat ini orang gila nih. Kecuali sakti amat YouTube gitu nelpon, orang bisa nelfon pakai botol, atau orang bisa nonton YouTube pakai talenan, atau orang bisa melihat orang lain dengan piring. Telas piring bukan tempatnya, piring untuk makan, talenan untuk memotong-motong uh, sayuran dan sebagainya ini bukan pada tempatnya nah begitu pun ketika kita sholat atau berhubungan dengan Allah tapi kita masih menggunakan pikiran ini sama dengan nonton video Youtube saya pakai talenang jelas pikiran itu bukan tempatnya bahkan sudah dijelaskan oleh Rasul Tapakur Piyohol Kilah Walatapakaru pidatilah, berpikir itu untuk apa yang diciptakan Allah, duniawi, benda, tumbuhan, hewan, jasmani, itu bisa dipikirkan, nyari duit pakai pikiran, nyari kerjaan pakai pikiran, nyari istri pakai pikiran, tapi walatapakaru pidatilah, jangan berpikir kalau berhubungan dengan Allah, untuk bersembun dengan da'at Allah Untuk menyatu dengan da'at da da Allah tidak dengan ini. Makanya di dalam sholat disimbolkan dengan Allah, wakbar, takbiratul ilham menyerah Menyerah, pikirannya tidak dipakai Bukan tidak punya pikiran Tidak menggunakan channel pikiran Ibaratnya kalian nonton TV Ada MNC, ada TransTV, ada RCTI Ini pindah channel Ya, nah, kali ya istilahnya ini tower. Di samping tower ada radio. Towernya tower FM. Tapi kamu muterinnya di AM. Ya meskipun berdekatan towernya, itu tidak akan terdengar dengan jelas kalau tower FM ini frekuensinya pakai frekuensi AM. Jelas nggak akan enggak akan ketemu. Nah, bahkan suaranya kresek-kresek Tipi misalnya, meskipun itu sampingnya itu tower MNC, tapi kamu malah muterinnya misalnya saluran channel luar negeri, ya gak ketemu, meskipun e, towernya dengan tipinya berdekatan Artinya walaupun kita dekat dengan Allah, dikatakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan manusia Tapi kalau kita salah menggunakan channel, itu gak ketemu, bahkan gak jelas gambarannya, gak alas jelas Suara juga gak jelas. Kenapa begitu? Karena tidak nyambung. Ini saya menyebutnya salah sambung. Ini banyak orang yang salah sambung. Melihat Youtube pakai talenan. Melihat Youtube pakai piring. Yang gak nyambung, gak bisa. Atau misalnya mau ngelepon pakai mesin ketik. Yang gak nyambung. Bukan alatnya. Alat untuk berserah, Alat untuk komunikasi dengan Allah, Alat untuk sholat, Itu dengan rasa, Itu dengan jiwa, Itu dengan hati, Bukan dengan pikiran, Sementara masih banyak orang, Bahkan ketika sholat saja, Allah wabat, mikir Tadi, Aduh ada yang datang, Siapa ya tamu, Oh jangan-jangan lagi utang nih, Terus Allah masih mikir juga Aduh, saya belum kerjain PR nih kalau sekolah Atau, aduh, saya ini nih Aduh, begini, begini Akhirnya ketika pas naik lagi ke atas Nah, tadi udah berapa rupanya aja Nah, ini artinya Bagaimana terhubung dengan Allah Sementara Yang dipakai adalah pikiran Bagaimana kalian bisa nonton video saya Sementara kalian melihatnya di talenan atau melihatnya di mesin ketik yang habis banyak orang yang salah sambung. Bagaimana Allah ini update, ya? Allah ini canggih, bagaimana berhubungan dengan Allah sementara kita masih pakai teknologi jadul, teknologi yang sebetulnya nggak dipakai itu buat berjadwal gitu, mesin ketik dipakai buat nolpon. Mesin ketik dipakai buat Buat ngetik WA Mesin ketik dipakai buat nonton Youtube Yang gak nyambung Gak nyambung bro Makanya banyak orang yang gagal paham Terus merasa bilang, oh, Menurut saya pikiran saya begini Itu kan yang dipelajari oleh pikiran Itu kan yang dipahami oleh pikiran Sedangkan bisa gak bertemu Allah Tapakur itu pihol gila Tapakur itu untuk urusan dunia Berpikir itu kekurangan dunia. Walah apa kalau tidaklah Ketika berhubungan dengan Tuhan Allah itu sudah tidak dipakai lagi pikiran. Sujud. Ini simbol sujud. Sujud itu menyimpan pikiran di tempat paling rendah. Jadi pikiran itu disimpan. Nah ini menurut saya benarnya begini. Itu kan tradisi. Kebiasaan. Dogma. Tuhan kok disamain dengan pikiran. Tuhan kok harus disesuaikan dengan apa yang ada dalam pikiran kita Tuhan kok ngikutin tradisi Tuhan itu kita yang harus mengikutinya bukan Tuhan dipaksa untuk mengikuti menurut akal pikiran kita ini gak nyambung bro kalau Tuhan dipaksa untuk mengikuti akal pikiran ini kebanyakan kita banyak orang yang menggunakan yang tidak setempatnya ya kayak tadi Mesin ketik dipakai buat nonton Youtube Yang gak tempatnya Bukan alatnya Ya Nah makanya berserah diri Sama seperti wudhu Wudhu yang sungguhnya adalah Membersihkan hati pikiran Dan maksudnya membersihkan dalemannya Tapi kan kalau orang yang Baru paham sampai pikiran baru syariat, Itu kan ketika berwudhu Wudhu oh, itu, itu dalam bersihin tangan Dan bersihin muka Padahal maksudnya bersihin tangan supaya tangan ini tidak ngambil yang bukan haknya. Tidak maling, tidak korupsi. Terus busin muka, mulut. Mulut ini jangan asal ngomong ngecap orang kapir. Mulut ini jangan asal ngomong, Wah sesat, bukan. Cernak dulu, pakai rasa, jangan pakai pikiran. Beda dikit pemikirannya Wah sesat. Beda dikit temikirannya, oh kapir. Nah, sementara kekupurannya itu ada dalam pikiran. Kelompok kupuran ini, ini yang membuat kufur itu pikiran sebetulnya. Makanya kenapa katanya dajal itu terpatri di dalam jidatnya kata kufur. Itu bukan berarti ada patok kufur di sini. Dia suka dengan mudah mengukurkan orang. Itu dajal Dan memandang sebelah mata. Sering memandang sebelah mata pada orang lain yang beda pikirannya dia. Taruh dong pikirannya. Simpen. Karena pikiran bukan alat yang tepat untuk komunikasi dengan Allah, alat yang tepat untuk komunikasi dengan Allah yaitu jiwa yaitu ding jadi kalau misalnya kita hubungan dengan Allah tapi ternyata ketika kita sholat berpikir itu bukan alatnya bro karena pikiran ini hanya untuk duniawi kecerdasan ini hanya untuk duniawi untuk nyari dunia nyari istri, nyari duit itu baru pakai pikiran kalau hubungan dengan Allah yang nah, nggak sama si Ibaratnya dalam Allah itu dalam dan manusia ini adalah wayangnya. Ini Allah ingin menggerakkan, lah katanya lahul awalakwa ta'ala bila tiada daya dan upaya kecuali Allah. Tapi ketika Allah hendak menggerakkan kita, hengat mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik, kok malah kita tarik nafas, pakai ayat-ayat. Napas perhatikan kita menahan, nahan napas itu pakai nafsu. Malah apalagi sampai apa ngapalin ayat-ayat tuh -ayat ngapalin ayat ini pakai ayat ini rapalan ayat ini. Artinya perhatikan tenahan. Ini wayang mau digerakin sama Tuhan tapi wayangnya sendiri malah nahan, keras. Dia keras kayak batu mau digerakin. Ya ketahui ya udahlah gerak kamu sendiri aja. Karena ini Allah mau gerakin. Kalau mau gerakin berarti kita harus nilai. Kalau mau digerakin sama Allah, kita harus rilek. Menyerah. Rilek. Jangan berpikir. Jangan pakai rambaran laparan ayat. Apalagi sampai nahan-nahan nafas. Nahan-nahan itu kan sama dengan golek, mau digerakin. Tapi dia, dianya sendiri jejen. Dianya sendiri keras melakai batu. Tidak rilek. Coba rilek. Ketika kita rilek, menyerahkan segala sesuatu misinya kepada Allah dengan niat Pikiran, hati, dan nafsu, ya Allah, aku serahkan hanya kepada-Mu, relax, maka Allah akan gerakkan Sehingga hidup kita diarahkan oleh Allah kepada arah yang benar untuk kembali kepadanya. Lah, Allah wala, wala kuatailah bilang, tidak ada kekuatan dan daya kecuali Allah. Untuk apa semua itu? Agar kita menjadi inna lilahi wa inna ilahi rujuin sepajiwa kita kembali kepada Allah. Tiga hidup kita akan kembali kepada Allah di dunia ini cuma sementara di dunia ini cuma persinggahan aja jadi ingat bro ingat saudara ingat semua saudara saudaraku cobalah gunakan alat yang tepat ketika mau nelfon salat itu kan berarti nelfon allah jangan sampai kalian nelfon tapi pakai mesin ketik atau kalian nonton youtube saya pakai telenan itu nggak nyambung bukan zamannya bro kita udah modern, kita udah udah akselerasi zaman udah masa depan nih? Udah percepatan nih, udah otomatis alat pun update. Teknologi lama jangan dipakai nggak bisa dipakai untuk zaman sekarang. Mesin ketik tidak bisa dipakai untuk nonton YouTube, Bro. Jadi artinya teknologi jadul, cara-cara jadul itu nggak bisa diaplikasikan ke zaman yang sekarang sudah modern. Tuhan itu maha murah, Tuhan itu maha ulas dan asyik, Tuhan itu maha rahman dan rahim. Otomatis dia membuat suatu peribadatan yang praktis, praktis. Sebetulnya bersalah diri itu praktis, relak, cuman menyerah, menyerahkan pikiran hati dan nafsu. Udah, biarkan Allah yang menggerakkan kita. Percaya, lo katanya kita percaya sama Allah lah. Ketika mau digerakkan sama Allah kita malah nahan-nahan dengan nafas. Kita malah mikir dengan ayat-ayat, oh itu harus ngapalin ayat ini ayat ini. Lah, yang kerja jadi akhirnya bukan bukan jiwa, tapi yang kerja pikiran. Yang kerja akhirnya nafsu. Nah, pas ditahan itu kan nafsu. Kita nahan, tuan mau gerakin, ditahan sama kita. Lah nggak jadi. Lalu tuan, ya lu mau digerakin, nahan. Ya udahlah terserah lu gerak sendiri dah. Akhirnya banyak manusia yang gerak sendiri oleh dirinya sendiri, oleh napsunya gerak oleh napsunya, gerak oleh pikirannya gerak oleh hatinya tidak digerakkan oleh Allah kalau digerakkan oleh Allah kita akan berileh, santai senyum, bahagia tidak marah pada orang lain ketika ada orang yang berpikir berbeda tidak langsung marah wah oh, kapir nih, wah oh, sesat nih siapa yang sesat siapa yang kapir jangan-jangan kita sendiri yang kapir Yang mana kita sendiri yang mau menutup diri tidak mau Menerima perubahan. Enggak mau pakai Wi-Fi, mau pakai kalian enggak uh, mau pakai Android, malah pengennya pakai tahunan. Ini zaman udah sampai, Bro. Dulu mungkin anak SD dikatakan ketika apa anak-anak yang tidak terlihat tapi dapat dirasakan manfaatnya. Demangan saya dulu mungkin akan jawabnya, "Oh, angin Bu Guru." Tapi kan zaman sekarang udah beda. Anak-anak apa yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan manfaatnya, spontan anak-anak sekarang bilang, YP Bu, akibat otomatis. Imajinasi, ilustrasi, pemikiran orang-orang sekarang udah update. Masa ngubungin Allah pakai telepon koin? Masa ngubungin Allah pakai mesin ketik? Update, bro. Kita harus update. Jangan sampai salah sambung. Kok menghubungi Allah pakai pikiran? Udah jelas pikiran itu tugasnya hanya untuk mencari duniawi. Sedangkan terhubungan dengan Allah yaitu genarkanlah jiwa din. Dinul Islam. Jiwa yang berserah diri kepada Allah. Indah dina indahullahil Islam. Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah diri pakai jiwa yaitu harus diserahkan dulu, perangkat pikiran, hati, dan nafsunya harus diserahkan dulu sama Allah disujudkan menyerah bukan mempikiran kok sholat, masih mikir sujud, masih mikir, ya gimana menghubungin Allah setelahnya mah, nonton video pakai talonan nonton youtube pakai mesin ketik ya bukan alatnya bro pikiran itu alatnya hanya untuk di dunia dan jangan suka menghakimi orang kafir kalau ente masih menghakimi orang kafir secara tidak langsung berarti telah terjiplah kata kufaro di dalam jidatmu. Itu dajjal. Mudah mengkupurkan orang. Dan suka memandang sebelah mata. Dan menganggap orang lain kecil, terdial. Dunia merasa besar, raksasa, merasa hebat. Itu dajjal. Sifat dajjal itu jangan sampai merasuk. Menjadi sifat kita. Serahkan semua. Serahkan semuanya kepada Allah. Dan jangan sampai. Salah sambung. Ingat. Jangan sampai salah sambung. Jangan sampai nong kalian nonton Youtube. Pakai mesin masing Atau pakai tolenan. Jadi jangan sampai berhubungan dengan Allah. Tapi masih menggunakan pikiran. Ini bukan perangkatnya. Bukan alatnya. Ya. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih.